ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu la ilaha illallah allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqni wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sanat. Abu ula bin Iamatika عليا و Abu ibdanbi, faghfir li, fa inhu la yaghfir zinub illa anta. La ilahe illa anta, sabbahkanak. Inna kurna min al-‘zalimin. Allahumma inna nasaluka ilmu nafiga, warizqan tibah, wa amal mutabba'ah. Allahumma alimna ma yinfauna, wanfauna bima alimtana, warizqna bi ini adalah kajian atau majlis ketiga Syah Rahmatan Adi Suja' Dengan kitab At-Tahdi Fi Adilati Matan Ghayati Taqrib Karya Syekh dr Dr. Mustafa Al-Bugha Kita berlanjutkan pada pembahasan macam-macam air Kemarin kita sudah membahas sedikit Poin pertama dan poin kedua dari macam-macam air tentang air mutlak dan juga air mushammas dan kita akan mengulang kembali poin pertama dan poin kedua atau sebelumnya macam-macam air air yang boleh digunakan untuk bersuci ada tujuh dan uh, itu semua ringkasan namun diringkas kembali semakin diringkas itu hanya dua yaitu air yang murni turun dari langit dan air yang murni berasal dari muka bumi kemudian kita memulai kedudukan air untuk bersuci atau kedudukan, kedudukan air dari segi boleh atau tidaknya mensucikan dalam fikih syafi'i secara masyhur terbagi menjadi empat terbagi menjadi empat dikatakan oleh Abu Suja Syukairalaihullah Taala thumma almiyahu ala arba'ati akusam kemudian kedudukan air itu dibagi menjadi empat macam thahirun mutahhirun ghairu makruh thahirun mutahhirun ghairu makruh yaitu air yang suci dan menyucikan serta tidak makruh untuk bersuci dengannya wahu al ma dan ini yang disebut sebagai al ma al jadi istilah al ma al itu wajib kita hafalkan dan istilah al ma al itu tentu ada maknanya dan ada definisinya yang telah disebutkan oleh para ulama. Dalam fikih Syafi'i sendiri ada pengumpulan pendefinisian terhadap al-ma' al-mutlaq menjadi tiga definisi yang kesemuanya itu sahih. Al-ma' al-mutlaq definisi pertama adalah atau ada empat definisi. Al-ma' al-mutlaq definisi pertama adalah Al -ma al, wa yuzil, wa al ma al mutlaq itu adalah air yang me mengangkat hadas dan menghilangkan najis itu sahih jadi air mutlaq itu air yang meng mengangkat hadas yaitu jika kita mandi dengan air mutlaq maka hilang hadasnya hadas besar <coughs> Dan juga jika kita misalnya berhadas kecil karena kencing misalnya kemudian kita wudhu, maka hilang hadas. Hadas kecilnya itu karena air yang kita gunakan air mutlak. Wajizilun najas dan menghilangkan najis dengan air mutlak, maka ini mungkin. Namun menghilangkan najis yang lebih rohi bahwasanya menghilangkan najis itu tidak semua gambaran harus dengan dengan air mutlak, mereka ini bisa dengan air tohir walaupun tidak mutakhir secara istilah kemudian al-ma'al mutlak definisi kedua itu adalah al-ma'al al a'ari al-quyudi wal-idhafatillazimah itu air yang terlepas dari keterikatan dan penyandaran yang lazim air yang terlepas dari keterikatan dan penyandaran yang lazim Maksudnya adalah Air mutlak Adalah air yang bebas Yang tidak terikat dengan Sifat-sifat tertentu Yang dikenal dengan sifat tersebut Lebih dikenal daripada Dikenal dengan air itu sendiri Misal Ketika kita katakan Ma Air sirup misalnya di Indonesia air sirup, maka kita lebih mengenal ia sebagai sirup dibandingkan sebagai air. Ya? Jadi sirup itu adalah keterkaitan. Paham di sini? Dan keterkaitan tersebut lazim harus harus ada. Antum ketika ditanya apa ini, antum akan menjawab sirup atau air sirup. Dan antum tidak layak menjawab air, enggak layak. Dan ketika kita bilang ini air buat kamu, Padahal air sirup lebih baik kita katakan yang lebih tepat adalah air sirup atau sirup. Kemudian misal air mani, itu keterikatan air dengan mani walaupun ya itu air cair gituan, dengan mani itu keterikatan yang lazim. Dan antum tidak bisa mengatakan ini adalah air ya tu mani, ini adalah air kan kan ini adalah mani atau air mani nah yang seperti ini dengan keterikatan air dengan selainnya dari sifat-sifat itu eh, tidak bisa dikatakan sebagai air mutlak karena air mutlak pada asalnya mutlak itu kan bebas bebas dari keterikatan mutlak tolak tolak itu membebaskan bebas pergi berpisah ya seperti bertolak saya bertolak kepada apa bertolak arti pergi dari ini kepada mana ya nah, tapi kadang-kadang juga ada keterikatan namun dia tidak uh, mencederai statusnya sebagai air mutlak keterikatan yang tidak mencederai statusnya sebagai air mutlak seperti air sumur di sana ini sini sini semuanya mau sama air langit Makul bahar air laut makul nahr air sungai makul bir air sumur makul ayn air air mata air makul salj, air salju makul barad, air embun itu semua diikat air diikat dengan laut air diikat dengan langit air diikat dengan mata air air diikat dengan uh, uh, embun atau semacamnya semua yang seperti ini ini tidak mencederai ke kemutlakan air tersebut. Air mutlak nama statusnya sebagai air mutlak. Ya. Kemudian ada juga definisi yang ketiga air mutlak itu adalah al-ma'ul -al -al -al baqi' ala wasfi khilqatihi. Yaitu air yang tetap pada sifat penciptaan aslinya. Air yang tetap pada sifat penciptaan aslinya. Bisa dikatakan Uh, definisi ini sangat bagus sekali. Dari tiga definisi tadi, masing-masing definisi itu ada Pengecualian dan ada kekurangan tersendiri. Namun ke semua definisi tadi benar. Terutama definisi yang ketiga ini, yaitu air yang tetap pada sifat penciptaan asalnya dari langit. Asalnya seperti apa? Ya udah seperti itu. Itu air mutlak. Air laut itu penciptaan asalnya seperti itu Air mutlak Air sungai penciptaan asalnya seperti itu Air mutlak Maka ketika air sungai itu telah berubah Karena sampah dan semacamnya Maka ia tidak menjadi air mutlak ya. <tuh> ya. Jadi kalau misalnya air ini Ini apakah masih sesuai dengan sifat aslinya Masih sesuai air fit dan nah, air, air mineral lainnya Ya kan ia uh, ya air fit, dia dikaitkan dengan fit. Namun pengkaitan air aqua misalnya itu tidak mencederai kemutlak ke status dia sebagai air mutlak. Ah? Yeah. Huh? Gak nggak mesti yang diminum, yang diminum banyak. Iminum air teh juga diminum, tapi dia nggak air mutlak ya, karena sudah bercampur dengan zat lain dan zat tersebut ketika bercampur dengannya itu telah uh, mengubah uh, bau atau rasa atau warna dan juga eh, telah mengubah statusnya dari air biasa mutlak air gitu kan menjadi air susu ya kan ya kemudian juga ada yang dikatakan bahwasanya air mutlak yang definisi sempat adalah air mutlak adalah apa yang disebut sebagai air udah gitu dan mungkin apa yang disebut sebagai uh, tanda kutip air tanda kutip gitu. jadi ketika kita mengatakan ini air maka dia mutlak karena karena apa karena tidak disifati oleh apapun cukup ini air dan secara uruf secara tradisi secara adat kita sudah tahu yang tadi seperti anda bilang ketika ada air susu kita tidak mengatakannya ini air ada air sirup kita tidak mengatakannya ini air Ya, tapi kalau ada air minum yang masih bersih, kita ya, kata ini air, nah itu benar, ya. Itu pembahasan tentang air mutlak. Di penjelasan ada sedikit pembahasan dasar kesucian air mutlak adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan selainnya dari Abu Hurairah. Dia berkata bahwa seorang Arab Badui kencing di masjid. Kemudian orang-orang menghampirinya untuk menghardiknya. Maka Nabi saw bersabda: "Dauhu wahariku ala baulihi sajlan min ma'in atau zanuban min ma'in, fa inna bughithum muysirina, walam tubathu muasirin. Biarkanlah dia dan siramkanlah seember air di tempat kencingnya itu. Sesungguhnya kalian diutus untuk menjadi orang-orang yang memudahkan, bukan menjadi orang-orang yang menyusahkan." Ya ini, kaedah ini penting sekali kita layaknya menjadi orang-orang yang memudahkan, bukan yang menyusahkan. Ya guru memudahkan untuk muridnya, bukan yang menyusahkan muridnya. Dan sebaliknya juga, lebih-lebih sebaliknya. Namun, tentu kaedah ini layak diperhatikan selama tidak terjadi pelanggaran atau peremehan. Kalau misalnya di, dikasih kemudahan Namun ternyata akan melunjak kan, Bahasa Betawinya Atau meremehkan Maka di taraf ininya di, Dibedakan Yaitu disusahkan sedikit ya. Maksudnya menghardiknya Maksud menghardiknya adalah Memperingatkannya dengan perkataan Dan perbuatan Kemudian kita berlanjut ke air yang kedua Jenis air kedua Wathahirun mutahirun makruh Kata Abu Shijia Rahimallah ta'ala Watahir mutahir makruh, wahyu al-ma al-mushammas. Watahir mutahir makruh, wahyu al-ma mushammas Air suci dan menyucikan. Namun dia makruh. Sekarang apakah yang jenis kedua ini air suci? Ya benar dia air suci. Apakah? Dia juga punya nilai plus yaitu bisa mensucikan dari hadas. Iya benar bisa mensucikan. Tapi apa hukum menggunakan air ini makruh dalam fikih Syafi'i. Seperti apakah contohnya? Dikatakan di sini contohnya adalah al-ma' al-musyammas yaitu air yang Dimentarikan mentarikan. air yang dimataharikan. Air yang dipanaskan dengan panas matahari bukan dengan panas api biasa dengan kompor bukan tetapi dengan panas matahari. Permasalahan ini adalah diantara antara permasalahan yang mazhab Syafi'i menyendiri dan uh, tidak dimiliki oleh jumhur ulama. Namun memang uh, di sini memang berasal dari Imam syafii yaitu beliau memakruhkan hal ini dengan adanya tinjauan dan tinjauan yang dimaksud adalah tinjauan at-tibb yaitu kesehatan sebagaimana dalam kitab al-um. Uh, air musyammas, yeah. Air musyammas dia adalah tahirun fi nafsihi. Tahirun fi nafsihi, dia secara zat dia tahir dan juga mutahhirun li ghayrihi, yaitu bisa menraf' hadas dan mengizalah an najas. Benar. Tapi hukum menggunakannya makruh. Sehingga ketika kita dihadapkan antara dua pilihan yaitu pilihan menggunakan air musyammas dengan pilihan menggunakan air biasa yang mutlak maka ketika kita meninggalkan air musyammas kita menuju ke air mutlak kita diberi ganjaran atas meninggalkan yang makruh karena dalam usul fikih kita sudah bila sudah pernah belajar kalau air kalau misalnya makruh itu kita meninggalkannya mendapatkan pahala dan kita melakukannya tidak mendapatkan dosa <gir> insyaallah nah itu uh, ijtihad dalam madhab Syafi'i ya yeah. Air musyambas <tuh> uh, Dikatakan Di nomor 2 Keterangan nomor 2 Air musyambas adalah Air yang dipanaskan Dalam bejana logam Dengan memakai panas matahari Dengan memakai bejana logam Jadi penjelasan sedikit Air musyambas adalah air yang dipanaskan Dalam bejana logam Dengan memakai panas matahari Coba so, di sini air yang dipanaskan ataupun yang panas dengan sendirinya dan dia dalam bejana logam atau semacamnya. Besi ya. Besi atau atau atau zat yang e, bisa memberikan pengaruh atau efek kepada air tersebut jika terkena panas matahari. Kalau misalnya logam atau benda-benda wadah-wadah yang dia bisa diubah bentuknya, bisa diubah bentuknya mengandung, mengandung unsur besi, namun bukan emas dan perak. perak. Kalau emas dan perak nggak termasuk di sini. Jadi lihat dulu, pertama syaratnya untuk menjadi air musa apa? Syaratnya pertama dilihat dari wadahnya. Wadahnya itu adalah wadah yang bersifat logam atau besi dan wadah tersebut, wadah tersebut kalau misalnya diubah-ubah itu bisa. Nah wadah seperti ini masuk ke dalam kategori Yang bisa menyebabkan air tersebut menjadi musyamas ketika dipanaskan oleh mata, panas matahari Nah menurut sebuah pendapat Sebab kemakruhannya adalah Sebab kemakruhannya adalah Karena bisa menyebabkan penyakit kusta atau atau bahkan lebih Nah ini yang uh, diriwayatkan Ada riwayat dari Ibn Umar radhiyallahu Atau Aisyah Ya Rasulullah SAW pernah melarang Aisyah dari air al-mushammas dan Rasulullah berkata innu yurithul baros sesungguhnya air mushammas itu kalau digunakan untuk tubuh itu mewariskan yang namanya semacam kusta. Namun hadis ini hadis yang doif jiddan ya diriwayatkan oleh ad daruqutni dan al-baihaqin. Namun hadis ini hadis yang doif jiddan dan dalam ustalah hadis kita mengetahui. Hadis yang doif jiddan tidak bisa dipakai sebagai rujukan untuk hukum Islam. Ya, berarti tetap pada aslinya berikan. Tapi hadis ini hadis doif jiddan namun dipakai oleh madzhab syafi'i. Innahu yurithul baros. Sesungguhnya ia mewariskan baros hadis Aisyah. Nabi saw melarang Aisyah untuk menggunakan air al musyammas karena kata Nabi Innahu yurithul baros ini hadis doif jiddan Hadis doif jiddan beda dengan hadis doif biasa. Ya, hadis dhaif biasa itu kadang bisa menjadi hasan li ghairihi atau bahkan bisa sahih li ghairihi. Namun kalau hadis dhaif jidan tidak boleh diangkat lagi, enggak bisa diangkat. Hadis dhaif jidan sebagaimana hadis maudhu' tidak bisa uh, diangkat derajatnya ya. Kemudian ada juga riwayat dari Ibnu Abbas Bahawa sayy Rasulullah SAW bersabda, "Man yurutasal ma'in mushammas" fa'asabahu wadhah yaluman illa nafsuh barangsiapa yang mandi dengan air musyammas ladi air musyammas itu kemudian terkena penyakit semacam bercak-bercak putih atau semacamnya di kulitnya falayuluman illa nafsuh maka janganlah dia menyesal kecuali pada dirinya sendiri hadis ini disebutkan oleh Ibnu Mulaqin dalam Al-Badr Al-Munir dan Berkata Ibnu Al-Mulaqqin Asy-Syafi'i Ibnu Al-Mulaqqin seorang uh, uh, gurunya Ibnu Ibn Hajar berkata hadis ini gharibun jiddan yaitu hadis ini aneh sekali aneh sekali dan uh, kemudian intinya adalah bahwasanya hadis ini hadis yang do'if hadis yang do'if dan hadis yang do'if sendiri ketika belum mencapai derajat derajat hasan Maka dia tetap tidak bisa dibakai sebagai hujjah untuk hukum ya. Jadi hadith ini tidak bisa dibakai sebagai hujah Namun ya. kemudian Imam Ash-Syafi'i dalam kitab Al-Um Meriwayatkan bahwasannya Ibn Umar memakruhkan air musyamas Karena Ibn Umar berkata Itu riwayat Ash-Syafi'i dalam kitab Al-Um Riwayat Imam Ash-Syafi'i dalam kitab Al-Um tapi berarti minimal hujahnya di mana? hujahnya adalah di perkataan Ibn Umar jika itu benar Perkataan Ibn Umar Bahwasannya Afwan bukan Ibn Umar tetapi Umar bin Al-Khattab Umar bin Al-Khattab berkata bahwasannya Menggunakan air musyamas itu kan mewariskan Al-Barus Yaitu kusta dan semacamnya Maka kalau begitu Menggunakan air musyamas itu menjadi makruh Karena ada seorang sahabat yang memakruhkannya Benar bahwasannya seorang sahabat kalamnya bukan termasuk hujah namun namun tetap mereka adalah ulama yang layak untuk diikuti juga apalagi Umar bin Al Khattab khulafa ar-rasyidin khalifah ar-rasid yang dikatakan oleh Nabi alaikum bis sunnati was sunnatil khulafa ar-rasidin ya. jadi di sini tetap tetap mazhab syafi'i memiliki dalil untuk memakruhkan air musyammas dengan tinjauan-tinjauan uh, kesehatan Kemudian tadi syaratnya yang pertama bahwasanya air musyamas itu harus dipersyaratkan Pertama dipanaskan dia dalam bejana logam atau yang semisalnya Kedua hukum makruhnya hanya berlaku jika digunakan untuk badan Kalau air musyamas ini digunakan untuk mencuci pakaian gak masalah Ya, Jadi untuk badan aja makruhnya untuk wudu atau untuk mandi junub Tapi kalau untuk menghilangkan najis Dipakaian gak masalah Ya. Kemudian bagaimana untuk cuci muka Hah? Makruh gak Makruh juga Apapun untuk badan Nah kemudian yang syarat ketiga bahwasanya air ini Berada di negeri yang panas Seperti hijaz di negeri yang panas, bukan di negeri yang dingin seperti Finlandia misalnya, atau negeri-negeri Skandinavia misalnya, atau di puncak Everest misalnya, itu nggak masuk di sini, ya? Atau di, di Lembang Bandung itu nggak masuk ini hukum ini. Berarti orang-orang Lembang yang nggak, nggak belajar ini nggak masalah. Nah kalau uh, misalnya dia di negeri panas seperti Hijaz, ya Saudi kan? Tapi Saudi, panasnya Saudi pun Panasnya di siang. Kalau udah malam itu dinginnya, Subhanallah. Ha? Nah, atau di negeri-negeri yang sebenarnya dilewati oleh garis khutul istiwa. Sebenarnya garis khutul istiwa itu dari Basrah. Khutul istiwa, khutul istiwa, khut istiwa itu uh, penyeimbang, pertengahan. Khut, khut itu garis, ya. Khutul istiwa makanya kita kemudian mengenalnya katulistiwa ya dari bahasa arab itu semua yaitu tiga hal di negeri yang panas bisa jadi di Pontianak bisa jadi antum Safar sekarang ke Pontianak kemudian taruh bejana dari logam kemudian taruh air kemudian biarkan matahari memanaskannya maka ketika menjelang asar itu antum akan mencium bahwa aromanya agak berbeda ya nah yang seperti ini kemudian di lama Syafi'i Maka dia dimakruhkan, ya. Lumayan, ongkosnya 2 juta lebih untuk ke Pontianak hanya untuk membuktikan hal seperti ini, masya Allah. Tapi ya riset dinamanya riset, masya Allah. Ya. Tetapi kemudian uh, dikatakan oleh Imam An Nawawi dalam Syarak Al Muhasab iaitu Kitab Al Majmu' Syarak Al Muhasab bahwasannya yang lebih sahih. Imam Nawawi mazhab Syafi'i. kan Tapi beliau muhakik mazhab Syafi'i dan beliau menyelisih pendapat ini. Beliau menyelisih Imam syafii dalam hal ini. Beliau mengatakan bahwasanya yang lebih sahih air musyammas tidak makruh kata beliau. Dan pendalilan dengan hadis Aisyah, dengan hadis tadi tadi itu pendalilan yang lemah karena hadis-hadis itu adalah hadis-hadis yang lemah. Namun tapi kalau kita lihat hadisnya Umar atau perkataannya Umar yang memakruhkannya itu juga menjadi landasan. Jadi bisa dikatakan ini jika dikatakan air musyammas itu makruh sahih dan jika dikatakan air musyammas tidak makruh itu juga sahih sebenarnya. Jadi intinya adalah atau khulasa atau yang lebih baik adalah hal ini bersifat nisbi dan relatif. Ketika seseorang mengira Dan berpendapat bahwasanya Air seperti ini akan mengakibatkan Kesehatan terganggu Maka itu Minimal makruh baginya untuk mengeluarkan Atau bisa menjadi haram bahkan Bukan hanya makruh Walaupun air itu tohir mutohir Tapi bisa menjadi haram gak? Bisa menjadi haram Air mendidih misalnya Dan di tempatnya langsung Di pancinya air mendidih antum Kemudian subuh-subuh melihatnya memandangnya selama lima menit berpikir apakah ini bisa saya gunakan untuk bersuci mandi junub misalnya dengan mendidih seperti itu ya dengan apa bukhurnya apa namanya uapnya yang bergejolak seperti itu kemudian airnya yang juga bergejolak dan kemudian seolah-olah air itu memanggil-manggil ayo gunakan saya gunakan saya gitu nah sekarang hukumnya ini makruh atau haram atau berubah atau wajib, nggak ada nggak ada air lain nggak ada air lain, air lain nggak ada, tinggal ini ini dong ini ini dong aja dan dan sebuah waktunya sempit sedikit, antum gimana nih dan dan dan dalam waktu antum ini junub junub ini junub berarti kan harus mandi kan harus mandi, nunggu dingin dulu habis waktunya nggak boleh, ya kan? Tiup sedang dimasak gimana? tetap ayo walaupun antum tiup sampai besok juga walaupun masih dimasak nggak bakal walaupun bisa sampai gasnya habis baru bisa ah, mati dulu matiin dulu kan antum tiup mepet tetap waktunya bentar lagi jam 5 lewat 10 menit kajar fiksi syafi'i nanti harus pergi ayo gimana ah ha? ayo gimana apa yang harus dilakukan sekarang apakah harus memaksakan diri kemudian menenggelamkan diri ke dalamnya nggak mungkin kan bentar a itu sama aja bunuh diri kan. Nah, atau antum harus langsung antum gebiurkan naikkan ke tubuh antum mulai dari kepala kemudian sampai sekujur tubuh. Enggak juga itu malah mudarat besar. Jadi kita tinjau di sini secara akli itu sudah menunjukkan ini haram untuk digunakan. Jelas. Iya kan? Enggak sekadar makruh, haram kan? Haram. Tapi sekarang misalnya, air musyammas ini kita temukan Di waktu akhir asar. Misalnya waktu akhir asar itu menjelang Guru uh, Mushams. Nah, antum kepepet masuklah. Tidak ada air lagi, selain air Mushams. Antum fikir air Mushams ini dalam fikir syafi'i makruh. Kalau antum berpegang teguh dengan fikir syafi'i begini saja, maka antum harus menggunakan air ini, karena tidak ada lain-lain. Misalnya tidak ada air lain, antum tetap wajib menggunakan air ini walaupun makruh. Hukumnya statusnya tidak makruh lagi melainkan wajib. Karena makruh itu masih diizinkan. Dan sekarang tidak ada lagi air lain selain air ini Maka antum wajib menggunakan air ini Jadi gak lagi Menjau kesehatan gak, gak Tetapi ketika antum meninjau hal ini Dari segi dengan sisi yang relatif ya, Yaitu yang penting Saya ini yakin atau enggak Atau bagaimana zon saya ini Apakah dia ini uh, Menyebabkan keburukan bagi kesehatan atau enggak Kalau memang benar menyebabkan keburukan Dan apalagi kalau saya yakin Maka haram hukumnya Haram hukumnya Ya, walaupun sahih dia tohir dan mutohir benar, tetapi karena maldoorat kemudian itu lebih besar, maka dia haram menjadi hukumnya. Paham di sini? Jadi klasifikasi yang kedua ini nomor kedua itu sahih, namun bisa juga nggak sahih. Jadi sekarang intinya adalah ketika antum menghadapi air musyamas ini, fikirkan apa konsekuensi dari uh, menggunakannya. Apakah menyebabkan penyakit? Atau tidak Tentu kalau misalnya Dengan alasan Ibn Syafi'i Alasannya sebagaimana Ibn Umar Dengan alasan bahwasanya Dia akan mewariskan baros apa Kusta dan sebagainya Tentu itu menjadi haram bukan menjadi makruh lagi Iya kan ya, Menjadi haram Oleh karena itu makanya kita katakan Benar klasifikasi ini benar Tetapi Juga tidak benar Makin lebih baik kita tinjau lagi dia kalau memang sampai membuat penyakit separah kusta maka haram ya gitu ya. Itu air musa mas. Ada pertanyaan di sini? Masih nomor 2 lagi ya. Sekarang kita ke nomor 3 Nomor 3 yaitu watahirun, gairu, mutahirin, wahul maul musta'imal, watahirun, gairu mutahirin. Atau bisa juga watahirin. Gairat gairi mutahirin. Tapi yang lebih tepat watahirun gairu mutahirin. Wahyu air mesti air suci. Ya dia suci. Namun tidak menyucikan. Yaitu pertama air mesti Nanti kita akhir pelajari. Kedua walmutaqoyiru bima khala tahu minat tahirat. Yang kedua air yang berubah karena bercampur dengan benda-benda suci lainnya. Jadi air tersebut berubah dari segi rasa atau warna atau bau. Kita pelajari sekarang, air suci namun tidak menyucikan. Contohnya air musta'mal. Dikatakan di sini di kitab, air musta'mal adalah air yang telah dipakai bekas untuk menghilangkan hadasnya penting nih. Coba. Air musta'mal adalah air yang telah dipakai bekas uh, bekas menghilangkan hadas. Nah, dari kata menghilangkan hadas ini mencakup di dalamnya wudu dan mandi junub atau mandi haid atau mandi nifas. Mencakup di dalamnya wudu bukan wudu sunah, melainkan wudu wajib. Itu ya, paham baik-baik di sini menghilangkan hadas. Di sini maksud menghilangkan hadas itu adalah wudu yang wajib. Misalnya wudhu karena sebelumnya kencing atau wudhu karena sebelumnya ketut atau wudhu karena sebelumnya tidur atau lainnya. Kemudian juga mandi junub, mandi besar karena imak karena mimpi basa imak karena jima imak karena haid imak selesai masahinya imak karena selesai nifas. Ya, itu, itu air mustamar. Itu perhatikan tadi penjelasan dari anda. Kemudian cabangnya permasalahannya adalah. Uh, karena tadi dibilang air musta'mal air yang bekas dipakai salah satunya dipakai dipakai setelah man, setelah wudu wajib. Hah? Mas Ari, bangun. Dipakai setelah wudu wajib. Dipakai setelah wudu wajib. Kalau misalnya air tersebut bekas dari pemakaian wudu sunnah, maka itu bukan musta'mal. Gambarnya gimana? Gambaran misalnya Antum Mas Afi Antum jam segini kan? Ini jam 6 nih. Antum wudu uh, sebelum kajian ini antum misalnya berhadat buah air kecil misal. Kemudian antum langsung wudu. Wudu wajib itu. Antum niatkan untuk menghilangkan hadat. Udah hilang hadat Berarti antum dalam keadaan suci sekarang. Kemudian setelah kajian ini antum uh, kemudian berwudu. Wudu untuk mentajjid wudu. Iaitu memperbaharui wudu sunnah. Nah wudhu sunnah itu kemudian kan airnya bekas airnya itu jatuh. Nah bekas air yang jatuh itu karena dari wudhu sunnah maka dia tidak tidak masalah. Dia dia tohir dan mutohir. Ya, tetapi air bekas wudhu yang pertama tadi ketika setelah dia buang air kecil maka itu yang dinamakan air mustahmal. Faham nggak di sini? Faham. Ya. Contoh juga mandi. Misalnya tadi malam Khalid ma, uh, junub Kemudian sebelum subuh dia mandi junub Nah mandi junub ya, man? Air yang setelah mandi junub itu ke bawah Itu disebut air musta'amal nah. Kemudian setelah mandi junub Solat subuh Abis itu dia merasa kepanasan Mandi lagi Nah Air bekas mandi yang kedua ini bukan air musta'amal Sehingga boleh antum Mas Ari boleh mengumpulkannya Kemudian dipakai sebagai wangku kalau mau, ya Mas. <tul biru> Kalau mau, antum dima aja ngerti berarti, <tul biru> hah? Lagi bayangin ya. ya. Gak kebayang sih, gak kebayang Mas Ari itu mengumpulkan air gitu. Baru ke Khalid, Khalid hasil. Nah, itu, itu contohnya, contohnya. Jadi air mustaqmal itu juga ada syarat-syaratnya. Tadi syarat yang pertama. Setelah mengerjakan penghilangan hadas yang wajib, bukan yang sunnah. Nah sekarang contoh lain juga, dia wudhu wajib nih, karena habis kencing, wudhu wajib kan? Kita kan sunnahnya atau wajibnya kan satu kan, satu basuhan untuk muka, kan? Wajibnya itu, sunnahnya lebih dari itu dua atau tiga dan nggak boleh lebih dari empat, ya eh, lebih dari tiga nggak boleh. Kemudian dia membasuh muka dua kali, satu, ya kan, satu. Kemudian airnya kan turun. Nah itu air mustamar, bukan mustamar, karena dia uh, untuk menganyamkan hadas kecil, air mustamar. Kemudian basuhan untuk kedua, basuhan untuk muka kedua kalinya. Kemudian kotorat yaitu uh, jatuh lagi. Nah yang kedua, basuhan kedua ini air bekasnya itu bukan air mustamar. Hafkan di sini. Misalnya Mas Nurhadi nih, ya, antum mudo uh, karena sebelumnya buang air kecil di musola di masjidnya, di di, di, di kamarnya. Terus antum mudo di sampingnya kan, cuci muka, kemudian basuh muka, muncul muka. Nah, terus menetes. Nah ilman kemudian mau mengumpulkan, dia harus menunggu, jangan, gak, jangan sekarang ngumpulin airnya. Karena apa? Ini tetesan, tetesan air yang mustahil. Kemudian kedua kalinya. Nah, dua kalinya terus netes lain di bawah otomatis kan setelah basuh muka kedua kalinya maka barulah dia diizinkan oleh Mas Afri untuk mengambil air itu yang di bawah terus ditadahin di bawah ya nah kemudian dia lagi-lagi ketiga kalinya mengikuti sunnah melengkapinya nah kemudian netes lagi di bawah boleh nggak boleh boleh kemudian ditadahi di bawah kemudian ternyata Mas Nurhadir adalah pelaku bid'ah ah keempat. Keempat. Nah, keempat itu sudah sepakat semua ulama boleh. Keempat turunkan airnya. Nah, keempat itu udah bukan termasuk wudu lagi tuh. itu. Itu bid'ah ah maksudnya. Udah apa namanya mujawazatul had. Nah, kemudian ini eh, boleh dia mengini lagi. Nah, kemudian setelah muka kan tangan. Nah, tangan juga kan belum. Nah, maka diin tangan kanan. Apa yang tersisa dari bas, eh, cucian pertama untuk tangan sampai sikunya? itu yang pertama kalinya itu air mustahmal sehingga dia langsung pindahkan itu tadahan kemudian tunggu yang cucian cuciannya eh tahunya pas udah tunggu udah cuci sekali doang langsung tangan kiri ah ya paham nggak di sini nah. ya praktekin sendiri mas itu ya, satu syarat uh, syarat untuk menjadi mustahmal itu tadi tadi dia harus diwajib dan di basuhan pertamanya kalau udah lebih banyak gitu enggak, enggak termasuk musta. Kemudian syarat kedua juga dia harus terpisah dari dari apa? Dari anggota tubuh yang dicuci atau dibasuh. Paham nggak? Udah terpisah dari anggota tubuh yang dibasuh, yang dicuci. Yang masih di tempel belum enggak boleh enggak boleh digunakan sebagai musta udah sebagai. Karena dia musta dia dia belum menjadi musta. Dia belum menjadi mustamal melainkan masih masih air yang digunakan. Masih digunakan. Kalau udah netes nah itu itu yang disebut mustamal. Paham enggak? Misal antum antum uh, wudu wajib kan karena abis kencing tadi. Ya, Mas Nur Hadi, wudu wajib kan. Nah, air yang masih ada di muka di basuhan pertama, air masih ada di muka itu enggak boleh di Ambil oleh dia. Misalnya dia dia ambil gitu. boleh gitu. Ya? Nah, kalau misalnya setelah basuhan pertama, enggak kan? Kemudian Masur Hadi kemudian geleng-geleng gitu kan? Nah, kan kotoran atau tetesan-tetesan itu kan ke mana Nah, itu boleh dikumpulkan oleh dia. kalau kalau memang rajin ya jadi harus terpisah dulu dari ini tangan ya kan terpisah kalau masih di tangan nggak boleh <laughs> nggak boleh diambil Dipake parutan atau apa nggak boleh <laughs> nah, ya gitu emang kayak gitu teorinya kayak gitu seperti itu nah ee, tapi kalau misalnya air yang kedua itu nggak masalah basuhan kedua Antum mau langsung ambil langsung dari tangan itu sendiri Enggak masalah? Kalau nekat <Susuk> <S colours> kan? Nggak masalah, ya kan? Sekarang misalnya, kalau basuhan pertama kan, nah ini uh, satu ya satu kan, kan? Terus masih di sini, dia belum terpisah, terus di ini ke tangan berikutnya, Sret gitu. Terus kan jadi gini, ketan ini kan. Nah itu air musta'mal bukan? Musta'mal. Musta'mal kan udah terpisah dari anggota yang dicuci atau dibasuh tadinya. Dan ke sini. Berarti yang meper di sini enggak boleh digunakan untuk mencuci ini. Karena apa? Udah. Udah musta'mal. Karena udah diistimalkal oleh dia. Paham <tuh> enggak itu? Bingung Digo karena memang ajaib ya. Ada enggak ada orang gitu kayak Antum gitu kayak gitu. Ada orang kayak Antum gitu. <tuh> <laughs> Atau kaki misalnya dia mencuci kaki pertama kalinya ya Kemudian Kan pas banyak airnya Kemudian dilemparkan kepada kaki kiri Nah itu gak boleh karena air musah Kecuali kalau cucian kaki-kakinya itu Satu udah Kemudian kedua Nah karena kedua kan bukan wajib Sunnah. Kemudian yang kedua itu sisanya Dia tempelkan ke ini gak masalah Untuk dibajikan untuk utama ya kan? Hitungan matematika yang seperti itu Ya, yeah. yeah. ah, boleh dalil kesuciannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah. Dia berkata Rasulullah mendatangiku ketika aku sakit dan hampir tak sadarkan diri. Beliau berwudu dan menuangkan air bekas wudunya kepadaku. Maksud hampir tak sadarkan diri adalah sub so, di sini, di sini, di sini atau hadis ini tidak kurang cocok menjadi dalil untuk air mustahabbal karena air musta'mal itu dikatakan dalam mazhab Syafi'i itu menjadi air yang tohir tapi tidak mutahhir berarti menjadi negatif tidak bisa mensucikan tapi dalil ini kurang tepat wallahu a'lam maksud hampir tak sadarkan diri adalah karena parahnya sakit yang diderita jika airnya tidak suci maka beliau tidak akan menuangkannya kepada Jabir bin Abdullah dalil bahwa air musta'mal tidak menyucikan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya Abu Hurayro, dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda la yaftasilu ahadukum fil ma'idda ini wa junub janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang tidak mengalir jadi misalnya ada air tergenang air tergenang enggak mengalir berkah salam air tergenang tidak mengalir ya misalnya bak mandilah bak mandi ya di rumah Nah janganlah salah seorang dari kalian Mandi di air yang terkenal itu Maksudnya fil ma Yaitu mencemplungkan diri di air ma'idaim Wahu wa junub Dan di dalam keadaan junub Maksudnya jangan mandi junub dengan cara mencemplungkan diri ke dalamnya Nah ini dipahami oleh uh, Para madhab syafi'i Bahwasannya kena, inilah, Kenapa dilarang Karena akan menegatifkan Air itu Sehingga yang tadinya suci menyesikkan karena sudah dipakai sekarang posisinya atau statusnya menjadi suci saja. Suci karena memang tidak karena najis dan tidak mensucikan karena apa? Karena sudah dipakai untuk mensucikan dirinya gitu kan. Paham di sini? Ah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di di di, di, di masjid misalnya ada kolah. Ada kolah namun enggak sampai kedua dua Dua kula itu sekitar 204 kg. Kilogram. kilogram air. liter. Ada liternya ada lagi. Liternya berapa kira-kira? Tapi 204 kilogram air. Liternya berapa kira-kira? Sekitar itu, sekitar enggak jauh, enggak jauh. Enggak enggak jauh, enggak jauh. Kilogram sama liter enggak enggak begitu jauh. Iya, enggak begitu jauh kan? Nah itu, misalnya di di itu ada kuala, ada kolah, kolah, kula bahasa Jawanya kolah. Gitu. Nah, yang buat butuh itu biasanya kan ngucur air nanti di keran, ya kan? Di ini disimpan tampungan air. Nah, antum junub, ya? Dan antum telah mengiklankan kepada semua orang bahawa saya antum junub. Antum dah memberitahu, saya junub. Saya mandi nah mandinya tidak dengan cara air keran diirin gini, tapi dengan cara manjat kemudian masuk ke dalam kolam itu, <San> seperti yang telah pernah dilakukan oleh Mas Ali mungkin, <San> <Gak, San> <Gak>, manjat <gila. San> <San> yeah. Nah kemudian ujung-ujungnya mengambang bangkai <San> ujungnya mati, enggak. Ya. Kemudian setelah itu Bangkit dari kolah itu dalam padang sudah bahasa kuyup. Beritanya orang-orang sekitar, kamu ngapain? Saya mandi junub. Nah, karena orang-orang sekitar mereka memegang mata syafi'i maka mereka pun mengatakan, masya Allah ini airnya berarti sudah musta'mal ya kan? Ham di sini, kecuali kalau air tersebut di atas dua kullah ukurannya. Misalnya air itu sekolam renang misalnya, kan jauh di atas dua kullah. Maka di, ketika di kolam renang swimming pool gitu, kemudian ada seorang punya name name tag di depan saya kan. junub. Kemudian dia masuk ke air itu saya berniat nawaitu mandian junuban misalnya. Saya mandi niat mandi junub kemudian nyemplung. Itu enggak berpengaruh terhadap air tersebut. Bahkan ketika dia mau uh, MCK di situ pun enggak bakal enggak bakal oh iya enggak bakal ini dia bakal uh, mencederai status air tersebut karena air tersebut masih dua kulah lebih. Enggak masalah. Nah, ini pendapat Syafi'i, mereka menganggap hadis ini ya ijtihad mereka rahimahumullah taala bahwasanya hadis ini yang menjadi dalil adanya air musta'mal. Ya. Para sahabat bertanya, Wahai Abu Rairo, apa yang harus dilakukan? Dia menjawab, orang tersebut harus mengambil air seciduk demi seciduk. Itu caranya. Tapi, sebagian ulama berpendapat, eh, hadis ini tidak berkaitan dengan itu. Dia Tidak berkaitan dengan air mustahamal. Mengapa dilarang oleh Nabi kita mandi di air tergenang dan kita mandi junuk? Dilarang karena itu tidak beradab. Yaitu orang-orang ketika tahu kita junub dan semacamnya kemudian kita mandi di situ orang-orang akan jijik, tentu saja. Ya akan jijik tentu saja. Orang junub, ya kan? kemudian mandi di di nian kamar mandi bak mandi yang kan? yang akan kita gunakan untuk kumur-kumur, kan? orang bakal memecinya. Nah ini ulama mereka sebagian ulama berpendapat seperti itu. Nah ini yang yang anak anak pribadi pilih ini. Ya, itu pendapat yang mengatakan bahwasanya Bukan tentang air musta'amal ini Bukan menjadikan air ini musta'amal Tetapi membuat orang itu Sebel, upset dan sebel dengannya Ya Nah eh, Jadi Hadid ini Kalau dalam madhab syafi'i menunjukkan bahwa Mandi di air tersebut akan menghilangkan kesuciannya Tetapi alam yang lebih tepat adalah Air tersebut tetap menjadi air mutlak Suci dan menyucikan Ya jadi di sini kita menyelisihhi mazhab Syafi'i dan lebih ke Imam Nawawi. Lebih ke Imam Nawawi rahimahullahu taala. Walah Imam Nawawi juga bermadzhab Syafi'i. Ya. Jadi kita capek-capek dari tadi berbicara tentang ayyam musta'mal ternyata tidak kita pakai. Alhamdulillah. Ya. Tapi kan intinya untuk mengetahui. Iya. Iya. Ya, itu aja ya. Udah jam 6 lewat 1. InsyaAllah kita lanjutkan kajian Fikish syafi'i masih dalam macam air. Kita belum ke air yang muta najis sebelumnya. Air najis sebelumnya. InsyaAllah kita akan uh, nyambung pada pekan berikutnya. InsyaAllah ta'ala. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika.